Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala siddina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Hadirin para jamaah majlis ar-Raudah. Di malam hari yang penuh barakah ini Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali Mengisi waktu-waktu kita untuk mencari ilmu Saya yang bicara juga lagi cari ilmu Jenengan yang dengarkan juga lagi cari ilmu Hidup ini sebetulnya mengisi ruangan-ruangan waktu Karena manusia hidup itu waktu kan Jadi kalau waktunya habis berarti hidupnya Habis Kalau hidupnya habis berarti waktunya Habis Sementara nanti yang dinilai di akhirat itu Isi hidup Jadi kalau hidupnya isinya bagus-bagus Nilainya bagus Kalau isinya jelek-jelek Nilainya jelek Berarti kalau kita ingin nanti Hidup kita di akhirat Bagus Artinya waktu-waktu kita di dunia Detik demi detik harus digunakan Untuk yang bagus Bagus Alhamdulillah malam hari ini Kok kita diizinkan Allah Dikasih taufik Kekuatan dengan mudah Melangkahkan kaki sampai ke tempat ini Ya sampai ke tempat ini Dan saya beserta teman-teman Diizinkan Allah dengan mudah Menyiapkan tempat ini ya, Di sini kami menyiapkan Kemudian jenengan juga datangi Ngisi Ngisi tempatnya Artinya Allah menginginkan kepada kita semua untuk masuk surga, insyaAllah Karena dalam sebuah hadis disebutkan, "Majuryidillah bi khairan, majuryidillah bi khairan yufakihu fitin." Siapa? Al-Kharmah al Siapa yang oleh Allah diinginkan, oleh Allah diinginkan. Jadi Allah ingin orang tersebut mendapatkan kebaikan. Siapa yang oleh Allah diinginkan mendapatkan kebaikan Kebaikan artinya jannah, yaitu sur, surga Siapa yang diinginkan Allah untuk masuk surga Maka yufagihu fiddin Allah akan menjadikan dia betul-betul paham urusan agama Dan yang kita lakukan malam hari ini adalah kita sedang digiring oleh Allah Dikumpulkan oleh Allah Agar semakin paham urusan agama Berarti Allah pengin kita semua masuk ke dalam surga Karena itu sekali lagi yuk kita dari hati ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Dan kita masih di bulan maulid Bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Sebagaimana yang saya janjikan selama bulan maulid ini Tafsir al-fatihahnya kita istirahatkan dulu Dua bulan Rabiul Awal Rabiul Akhir kita mengkaji tentang keistimewaan-keistimewaan uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bukunya saya tulis awal Februari insyaallah ter terbit. Kalau njenengan nanya sudah ditulis belum jawabannya belum. Mudah-mudahan malam hari ini mulai bisa nuris Malam ini kita akan belajar beberapa hal tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, kanjeng Nabi SAW tidak pernah angop. Angop itu bahasa Jawa. Ayah, bahasa Indonesia-nya menguap. Ya, karena nggak ada bahasa Indonesia-nya angop, makanya angop diwalek jadi menguap, gitu kan? Tidak pernah menguap. Nabi Muhammad SAW selama hidup di muka bumi, karena Rasul di dalam bumi, di alam kubur juga he, hidup. Selama Nabi SAW hidup di muka bumi tidak pernah angok, tidak pernah menguap. Ini kembali menjelaskan Jumat yang lalu, di mana Allah menyatakan, kul katakanlah wahai nabi, innama anabasharum mithlokom yuhha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian tetapi mendapatkan wahyu. Artinya, baginda Muhammad SAW itu manusia, tapi tidak sama dengan manusia ma, manapun. Artinya kanjeng Nabi manusia, tapi bukan manusia, biya, biasa, beliau manusia yang luar, biasa. Sebelum saya lanjutkan, coba Mas Rony, sonnya, uh, jangan dirubah, tribelnya kurangi dikit, Basnya ditambah dikit Volumenya kurangi dikit saja Bas 1, 2 Kebanyakan basnya Basnya dikit aja, Kurangi dikit Bas 1, 2 Tribelnya kurangi lagi Bas 1, 2 Jack dicoba Volumenya kurangi dikit Bas 1, 2 Ya ini belum enak tapi mending dibanding yang tadi Buat saya ya uh, InsyaAllah Memang kalau ngaji itu suaranya harus enak Didengar harus Enak Karena kalau didengar nanti enggak enak Yang ngomong artinya jadi enggak Enak Yang dengar juga artinya jadi enggak Enak Akhirnya timbang mumet pilih Turu Angop Ya, ya angop dulu baru tidur Ya kembali kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW itu manusia yang luar biasa yang tidak sama dengan manusia manapun. Judulnya manusia mesti angop. Manusia itu pasti menguap. Bapak saya mau nanya sama Bapak kira-kira sepanjang dari pagi sampai malam ini Bapak-Bapak sudah angop berapa kali? Bisa dihitung gak? Tidak bisa di, dihitung Kalau ibu-ibu Sama juga Tidak bisa di, dihitung Berarti berarti Kalau ada manusia kok Belas umur hidup sama sekali Tidak pernah anggop, aneh atau tidak aneh Seumur hidup Tidak pernah menguap, aneh atau tidak aneh Aneh kan, aneh Ini anehnya biasa atau aneh luar biasa Anehnya luar Biasa Kemudian ada orang mengatakan Nabi itu sama dengan kamu manusia Biasa gitu ya Ada orang ngomong begitu Sama dengan kamu Jadi gak usah terlampau dipuji puji-puji Gak usah terlampau di Muliakan Sama manusianya Kira-kira itu betul atau salah? Salah Lawang kenyataannya gak sama kok Manusia itu menguap ang -op. Kan jeng Nabi tidak pernah ha? ang -op. Tidak pernah menguap Dalilnya Memang orang zaman sekarang itu semua minta dalil jadi kalau enggak dikasih dalil nanti repot Kalau jenengan saya yakin enggak perlu dah dalil Dikatakan oleh Akhrajul Bukhari Dalam kitab tarikhnya Imam Bukhari itu punya buku banyak Ada Suhaib Bukhari Ada tarikh kitab tarikh karya Imam Bukhari Wa Ibn Abi Shaibah Dalam kitab Musonnaf, Karya Ibn Abi Shaibah Wa Ibn Sa'ad Dan juga dari Ibn Sa'ad An Yazid bin Asam dari Yazid bin Asam qal beliau berkata ma ta ta'aba an nabiy nabi Muhammad sallallahu tidak pernah sekalipun menguap nabi sallallahu tidak pernah sekalipun menguap kemudian dalam juga riwayat akhrajah ibnu abi saibah an muslim bin Abdul Malik bin Marwan qal ma ta ta'aba nabiy nabi Muhammad SAW tidak pernah menguap jadi kalau ada manusia nggak pernah angop, itu berarti manusia yang tidak sama dengan manusia manapun dan siapa itu Nabi kita Muhammad saw ini satu. Jadi kalau ditanya ada ada pr itu manusia yang tidak pernah menguap siapa? Jawabannya siapa? Nabi Muhammad saw. Kemudian bagaimana pendengaran Nabi Muhammad saw? Nabi punya telinga, saya punya telinga Bapak punya telinga, ibu punya telinga Kita semua punya telinga Kambing juga punya telinga Kira-kira telinga kambing sama telinga jeningan sama tidak? Mirip Mirip begitu kan? Mirip. Kadang-kadang telinga kambing itu lebih baik daripada telinga manusia Kadang, kadang Sebab kambing itu tidak mau dengar orang ngerasani tapi kalau manusia dengar orang ngerasa tambah nyedai. Tambah dekati. Itu kan bedanya telinga kambing dengan telinga manusia. Nah telinga manusia antara manusia yang satu dengan manusia yang lain aja secara fisik gohir beda. Ada orang itu diajak ngomong jarak satu meter. Mas, apa? Mas, apa? Satu meter suaranya keras, gak dengar. Tidak deh, gak dengar. Ada orang yang kita ngomong lirih, mas jaraknya 20 meter, gitu, denger gitu. Ya. Karena pendengarannya luar biasa. Mbah Umar Syahid yang Jumat lalu bersama kita, Mbah Umar Tumbu itu umurnya 107 tahun. Tapi pendengarannya masih ta tajam. Diajak ngomong tuh enggak perlu diteriakin. bah, enggak perlu. Jarak segini kita ajak ngobrol ngerti, denger gitu dengan dengan jelas. Secara fisik manusia yang satu dengan manusia yang lain itu pendengarannya ber berbeda lah kira-kira kalau pendengaran Nabi Muhammad SAW seperti apa ternyata Nabi itu tidak sama dengan manusia manapun kalau manusia yang didengar cuma suara-suara manusia suara-suara binatang suara-suara yang ada di alam yang bohir do, tapi kalau Nabi Muhammad SAW beliau itu bisa mendengar suara yang jaraknya Buhir, ya, jaraknya itu belasan kilometer bisa didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, puluhan kilo atau ratusan kilo bisa didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Coba saya mau nanya, kalau ada manusia bisa dengar jarak 20 kilo tanpa alat bantu. Itu manusia biasa atau luar biasa? Yang jenengan paling taunya Superman, Spiderman... Superman bisa dengar jarak, jauh Spiderman bisa dengar jarak, jauh Kenapa? Karena orang-orang barat itu Di negaranya gak ada Nabi Gak ada Nabi, gak ada Rasul Sejarahnya itu ke atas Di negaranya gak ada Nabi, gak ada Rasul Begitu lihat kok Timur Tengah, banyak Nabi, banyak Rasul Nah untuk ingin Timur Tengah Maka orang barat buat tokoh Superman Spiderman gitu kan Untuk apa? Ya karena gak punya Nabi Gak punya Rasul Yang bisa punya kelebihan-kelebihan itu Hanyalah para Nabi dan Rasul atau pewaris mereka, mereka beliau-beliau itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bersama sahabat. Ini salah satu dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Ibn Majah dan Abu Nuaim. Dari Abi Dar, dari seorang sahabat yang namanya Abu Dar Al Ghifari, radhiyallahu taalaanhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inni arama la taraun, wa asmau mala tasmahun. Kata Rasul, aku melihat Apa yang tidak kalian lihat Dan aku mendengar apa yang Tidak kalian lihat, saya mau nanya Ini kanjeng Nabi pamer atau tidak pamer? Hah? Pamer yang baik Duduh, no Ngasli tahu, jadi kalau ada orang bilang Nabi tidak perlu dipuji-puji Nyatanya Nabi aja menunjukkan dirinya sendiri kok. Ya Nabi tidak perlu dipuji-puji Nabi itu biasa, Loh, nyatanya Nabi tidak biasa Nabi nyatanya Memuji dirinya sendiri, menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, menjelaskan pada teman-temannya. Ini aromala caraud, sungguh. Kalau bahasa kita, janji, tenan, kita tenan, aku orang ngapusi tenan. Ya, kalau ada orang ngomong tenan, tenan gitu ya. Kira-kira ini ngomongnya dengan bangga atau biasa? Kalau ada orang ngomong tenan, loh kita tenan, loh tenan gitu. itu, kira-kira bangga atau biasa? Bangga kan? Bangga. Kalau bahasa Indonesia, sungguh, bener, sungguh, beneran loh ini, sungguh beneran. Ini kira-kira omongan yang bangga atau biasa? Bangga kan? Bangga. Sungguh beneran aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Rasulullah SAW selanjutnya mengatakan atau tes Langit itu berkereotan langit berkreawatan. Langit ini bukan awan kolom nimbus, awan sibi itu bukan loh ya. Langit yang sangat tinggi, luas gitu. Langit. Terus kita naik-naik ini kan belum ketemu langit, Mas. Terus ke atas itu kan. Langit itu berkreawatan. Berkreawatan maksudnya seperti apa? Kalau Anda tahu uh, apa ya? lantai yang terbuat dari bambu yang dianyam namanya apa itu kalau bahasa jawa gedeke lah ya bahasa indonesia nya apa Hah? apa itu ya yes, anyaman bambu kan ya bambu dia dianyam terus dibuat lantai dibuat lan lantai kalau diinjak suaranya apa krek krek gitu kan nah langit langit itu kata rasul suaranya Berkeriwatan Langit berkeriwatan seperti itu Bahasanya berkeriwatan apa ya? Bahasa Indonesia berkeriwatan Ada yang bisa ngasih usul buat saya? Karena ini didengarkan orang banyak Bukan cuma di Solo kan Ada yang di Kalimantan Ada yang lagi di Hong, Hong Kong Ada yang di Cidda Ada yang di Medina, di Mekkah Dengar juga sebagian nonton Apa bahasa Indonesia ber berkeriwatan? Ya berkeriwatan ya Ya gitu, berkrewatan. Karena bahasa kita ini minim, enggak seperti bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu lebih kaya, lebih kaya. Berkrewatan. Kreot-kreot gitu. Nah, biasanya kalau ada lantai berkrewat, berkrewatan, kreot-kreot gitu atau atau suara gimana? Suara. Coba dipraktekan Kretek-kretek gitu kan. Nah, pokoknya begitu, entah kretek-kretek atau kreot-kreot, suara begitu. Berarti di atasnya bebannya berat atau ringan? berat, kalau ringan kan gak patek suaranya gak terlampau suaranya, berarti bebannya be berat, nah kalau langit sampai suaranya begitu, kira-kira di atasnya ada beban berat gak? ada beban berat, makanya Rasul menyatakan langit itu berkerewatan wahukkollahu, dan pantas langit itu berkerewatan ya, wahukkollaha wahukkollaha, dan pantas langit itu berkerewatan, kenapa? antaitah, karena layi safiha maudhiu arba'i ashabi' Di langit itu setiap jarak empat jari, kalau ada tempat empat jari, empat jari aja, suatu tempat yang yang lebarnya cuma empat jari, di tempat itu pasti ada malaikatnya, pasti ada malaikatnya, wa malaikun waadiu jabhatihi, malaikat meletakkan dahinya sujud kepada Allah Taala. Jadi setiap empat jari ada malaikat sujud. Langit gedungnya segitu berarti penuh dengan mala malaikat. Nah, langitnya kabut tanahan malaikat. Langitnya kabut tanahan mala ekat. Nah kalau langitnya ambrul, tuh kira-kira bagaimana? Enak malaikatnya turun ke sini semua. Yaitu kalau langitnya ambrul ya malaikat turun. Nah malaikat tuh cuma mau turun di majlis il ilmu, di majlis pikir. Nah malaikat sujud semua, sujud di langit itu. Yang mengherankan rasul bisa dengar suara. Kerawat yang langit dengar, la kita dengar tak? Blast, orang kerumoh popo. Kita enggak dengar apa-apa, tapi kalau langit, yang kerawatan jauh sekali itu Nabi Muhammad SAW bisa mendengar suara kerawat-kerawatnya. Dari hadit ini banyak banyak hikmah yang bisa dipetik. Di antaranya nomor satu hikmahnya, ternyata alam alam langit itu penuh malaikat yang ibadah. Alam langit itu penuh malaikat yang ibadah. Pertanyaannya, ya berarti Allah butuh ibadah jenengan atau tidak? Berarti Allah butuh ibadah kita enggak? Blas, enggak butuh. Lah kenapa? Lah wong kita ini ibadah yang enggak seperti malaikat. Malaikat tuh suruh sujud ya sujud. Kalau belum disuruh bangun ya enggak mungkin bangun. Suruh sujud seribu tahun ya sujud seribu tahun kita diajak sujud sama imam 2 menit Sudah sambat. Imam mengajak sujud 2 menit, kita ngeluh atau enggak ngeluh? Ngeluh, protes atau enggak protes? Protes itu selesai salat ngomong sama sama takmir masjid, imamnya tolong dikasih peringatan itu. Sujudnya kala kelamaan. Kita diajak sujud sama Allah aja sambat, ngeluh gitu. Malaikat diajak sujud 1000 tahun ya nurut. Yang disuruh iktidal 1000 tahun ya nurut. Iktidal lah Allah tidak butuh pada kita. Sudah turah-turah. Hamba-hamba Allah lain yang mengabdi kepada Allah. Entah itu jin. Entah itu hewan-hewan. Uh, entah itu tumbuhan Luar biasa. Semuanya mengabdi kepada Allah. subhanahu wa Itu hikmah yang pertama. Jadi jangan pernah menyombongkan diri dengan amal soleh. Sehebat-hebatnya saya. Sehebat-hebatnya bapak. Sehebat-hebatnya ibu. Sehebat-hebatnya kita semua ibadah. Ya gak bisa ngalahkan hebatnya malaikat ibadah. walaupun pahala nanti Allah sayang sama kita ya kita dikasih pahala lebih malaikat iya gitu. tapi kalau kehebatan tuh ya mau ngalahkan satu malaikat gak bisa. terus mau ngalahkan semua malaikat gak bisa. yang gak bisa gak bisa. jadi ya, ojo sombong. ya jangan som sombong. justru semakin merendahkan diri ibadahku gak ada artinya apa-apa dibandingkan ibadahnya para malaikat dan hamba Allah yang lain. Hikmah yang kedua, ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu bukan cuman bisa mendengar, beliau juga bisa melihat malaikat. Karena beliau bisa mensifatkan SAW setiap empat jari di situ ada malaikat sujud. Saya mau cerita dikit. Jangankan kok nabi lihat malaikat. Sahabatnya nabi yang lihat malaikat saja ada kok. Ya, karena ngikuti jejak nabi maka dapat juga cipratannya. Ya, ikut juga dapat ci cipratannya. Kemudian nabi bisa mendengar. Nabi bisa men mendengar apa yang tidak kita de dengar. Satu mula mulahadzah menariknya sahabat-sahabat nabi juga mengalami yang sama setelah kecipratan. Mu'jizatnya Rasul Nyiprat ke sahabat, jadinya karomah Kena percikan-percikan mu'jizatnya Rasul Sahabat mendapatkan karo, karomah Coba jalan buka kitab Suhih Al-Bukhari Suhih Bukhari Di situ pernah seorang sahabat Ngomong begini Kunna nasma'u tasbihat ta'am Wahuwa yukal Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Dulu kami di masa Rasul SAW masih, Rasul masih hidup kami itu biasa kalau makan bersama Nesma' tesbih hatwa'am Kami bisa mendengarkan suara tasbihnya makanan yang sedang kami makan Berarti telinganya sahabat Hebat atau tidak hebat Nah kalau telinganya sahabat aja seperti itu Kira-kira lah telinganya kanjeng Nabi seperti apa Ya Terus mau dikatakan Oh Nabi sama dengan kalian Jadi tidak usah dipuji-puji Tidak usah dimulya-mulyakan Makanya guladrah Sangat ngawur kalau ada orang ngomong begitu. Nabi gak usah dipuji-puji. Nabi gak usah dimuliakan. Dimulia, Ternyata telinga Nabi itu jauh berbeda dengan telinga manusia. Ma, manapun. Kemudian. Suaranya Rasulullah SAW. Mohon maaf Mas Roni. Sonnya tolong diperbaiki. Ya. Yeah. Sonnya dibuat yang seenak mungkin. Ini masih belum pas. Yang depan monitornya ditambah kolomnya Nabi Masa Salam itu Ketika meninggal kurang lebih jumlah sahabat 124 ribu Kurang lebih Di Hajatul Wadah Waktu Hajatul Wadah itu sahabat Nabi Ada 124 ribu Mohon maaf ini saya Kalau duduk sama saya berdiri jengan pilih mana oh, Pantes ya Tadi kau udah ingok-ingok semua ini bingung saya Lebok ngomong gitu loh ngomong-ngomong gitu. B berdiri saya berdiri. Saya tuh manut aja sama jendengan. Bismillah. Kak, alhamdulillah gitu ya. Bagian kamera tolong kameranya diatur dulu. Ya, Mas Romi tadi di mana? Nyantai dulu ya. Biar dipasken dulu kameranya. Ya. Siapa nih yang mau ngatur kamera di depan Mas Romi atau siapa? Menghilang ke mana nih orangnya nih? Salah satu coba Mas Edwin, kameranya diatur Mas Edwin Edwin berubah, berubah Pangkat nih, jadi pengatur kamera Test 1-2 Jack dicoba Test 1-2, ini lebih bagus Test 1-2 Mas Seto, kameranya Mas Seto mantan anyar Mas Seto Mas Seto boleh meninggalkan ruangan audio video. Tolong ke sini sebentar. Roni lagi yang keluar ini. Ini Mr Gondrong keluar terus ini. Silakan dibagi minumannya yang belum dapat. Saya belum dapat soalnya. Masih ya. butuhkan. Sampai di mana tadi? Sampai kamera. Sampai di mana? Coba saya ingin nanya jangan. Suaranya Nabi Muhammad SAW. Saya ini baru make-nya nggak pas, ya. Mau ngomong orang segini banyak itu susah. Kalau nggak pakai mic mungkin yang di pojok sana nggak dengar. Saya harus teriak-teriak baru deh dengar. Nabi itu punya sifat Sallallahu Alaihi Wasallam, lastu shohaban, makamakos Sallallam. Nabi itu bukan tukang teriak-teriak. Jadi nggak pernah judulnya kanjeng Nabi bengok seumur hidupnya nggak pernah. Seumur hidupnya, Nabi nggak pernah teriak, tidak pernah, tidak pernah itu. Nabi nggak pernah tadi teriak, tidak pernah teriak, tapi ceramah didengar 124 ribu orang, semuanya bisa dengar, itu aneh, deh. Tanpa teriak, suaranya bisa didengar 124 ribu orang. Saya pengen nih dapat percikan mujizat Nabi yang satu ini, saya pengen dapat percikannya. Jadi nanti kalau ceramah, gak usah pakai sound system lagi ngirit yeah. Lebih enak gitu, gak, gak capek gitu kan Kalau dapet, karena belum dapat ya sudah Ya pakai sound system nah ini, Allah karena ngerti ini Manusia akhir zaman itu banyak yang kurang karamahnya Maka dikasih sama Allah karamah judulnya sound system Untuk bantu manusia biar mudah berda berdakwa Nabi Muhammad SAW, saya sengaja bacakan kitab Khosaisul Qubro, ini ada kitabnya ya. Ini dikarang oleh uh, Imam Jawuddin Asyuti. Khosaisul Qubro, yang ngarang ahli hadith. Tentang keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di sini di antaranya ini contoh ya. Wa akhraj Abu Nu'aim an Aisyah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Jumu'ah al-minbar fa qala Pernah suatu ketika di hari Jumat Rasul duduk di mimbar. Hari Jumat Rasul duduk di, di mimbar. Kemudian Rasul berkata ijlisu Rasul berkata duduklah kalian semua. Duduklah kalian semua. Fa Abdullah bin Rawahah wa Bani Ghunam Saat itu ada sahabat yang namanya Abdullah bin Rawahah masih di desanya nama desanya itu di suku gonam suku gonam jadi e, suku kambing mungkin satu desa itu banyak yang angon kambing bukan satu desa seperti kambing bukan lo ya suku gonam jadi terkenal e, kambingnya seperti boyolali terkenal sapinya gitu kan ada lagi mungkin yang terkenal telurnya berbus gitu kan telur asin itu ya Berbes itu. nah ini bandi khonam nah Abdullah bin Rawaha yang ada di bandi khonam tadi jalan mau menuju masjid, jalan tapi dengar suara Nabi Ijlisu ternyata suara Nabi itu didengar oleh Abdullah bin Rawaha yang masih di desanya maka beliau langsung duduk enggak ke masjid <laughs> duduk, kenapa takut kalau sudah Rasul bilang duduk, nunggu ya nunggu <gitu> karena perintah Rasul itu ha, wajib ditaati. nah coba bayangkan Misalnya ngomongnya di Solo Yang di Jogja bisa dengar, Lihat terus bagaimana itu kekuatan suaranya Ada manusia biasa seperti itu Cuman di film Superman Itu pun Superman harus bengok kan ya. Bahwa dengar suaranya Rasul gak bengok duduklah kalian semua Maka suara Rasul didengar sampai keluar dari kota Madi Madinah Didengar sampai keluar dari kota Madinah Ini menunjukkan kalau kancing Nabi itu Bukan manusia bia, biasa, tapi bilau manusia yang sangat sangat luar biasa. Kemudian dikatakan di sini juga akhroja ibn Saad wa Abu Nu'aim dari Sayyidina Abdurrahman bin Mu'adh at Ta'imiy. Kala khutbahna Rasulullah sallallam bi mina. Waktu itu Rasulullah sallam menyampaikan khutbahnya untuk kami semua di mina. Fatahat asmaana. Telinga kami itu di, dibuka ia ya, bisa mendengarkan suara khotbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal waktu itu kami sedang berada di rumah kami masing-masing Rasul di Mina. Rasul di Mina, sahabat yang di Mina di di Madinah bisa dengar, yang yang di Mekah juga bisa dengar di rumah masing-masing bisa dengar suara khotbahnya Nabi di Mina. Nah itu kira-kira suaranya Nabi itu kerasnya seperti apa? Bu, berarti Nabi biasa atau luar biasa? Luar biasa. Mohon maaf. Yang begini pernah dijelaskan kepada jendengan? Belas gitu kan? Gak disampaikan ya? Gak diajarkan itu. Biar apa gitu? Kalau kalau yang begini gak disampaikan, terus bagaimana kita bisa sayang sama Nabi? Bagaimana kita bisa bangga punya Nabi? Bagaimana kita tidak mengagumkan Nabi kita? Kalau kita mau mengagumkan Nabi kita, ya kita harus kenal. Tak kenal, maka tak. Tak sayang, kalau kita kenal kita semakin sayang. Oh Nabi saya itu luar biasa. Kan lebih baik anak kita kita ceritain ini daripada ditontonkan Superman. Huu, Superman itu luar biasa. Nah akhirnya nyoba-nyoba dari antara 3 mencolot. Naudzubillahimin, minta alik. Tapi kenal kan Rasulullah SAW. Nabi itu jalan, nak jalan di muka bumi, nggak mabur jalan. Tapi Nabi itu waktu naik naik buruk. Nabi nggak terbang. Naik bu, buruk. Naik kendaraan kendaraannya dinaikin Nabi kecepatannya melebihi kecepatan ca cahaya. Sehingga Rasul cuma dalam satu detik atau enggak nyampe mungkin itu udah kembali ke dunia. Padahal itu keliling alam semest semesta. Nah, Nabi kamu, Nabi saya, Nabi kita semua, nak. Luar biasa loh, nak. Kalau bicara itu pelan, tapi bisa dengar semuanya. Semuanya bisa bisa dengar. Nabi kamu itu, nak, kalau kalau hidup dulu tidak pernah angop, tidak pernah menguap. Tidak seperti bapakmu ini nak. Dikit-dikit angop, dikit-dikit menguap. Makanya kamu jangan seperti bapak, kamu usaha seperti napi, Jangan menguap, pertanyaan. Kembali bapak menguap tadi ini, mumpung ingat, tadi agak lupa. Memang kalau lihat semua begini, ilhamnya lain. Duduk, lihatnya meja. Ya, Tapi kalau berdiri, bisa lihat semua. semua. Kenapa Nabi kok enggak pernah menguap? Pertanyaan. Ora tahu tuh, Bu. <laughs> enggak. Bukan itu jawabannya. Ya, ya logis dikit gitu kan. Menguap tanda ngantuk, berarti karena kalau enggak pernah menguap berarti tidak perangan, ngantuk Enggantuk, enggak pernah ngantuk berarti tidak pernah tidur. Lah nyatanya Nabi yo tidur badannya tapi enggak tidur ha? hatinya. Nah, terus kenapa Nabi kok enggak menguap? Spile. Hah? Setan takut hampir hampir hampir mendekati. Ini jawaban yang paling mendekati. Dalam riwayat disebutkan seseorang yang menguap itu setan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi orang angop, saya mau, mau nyontohkan angop nanti setan masuk ke tubuh saya kan repot. Orang kalau angop menguap itu setan masuk ke dalam tubuhnya. Makanya kalau ada orang mau angop kan disuruh apa? Tutup mulut, dirutup begini dengan niat apa ini? Niat ojongan di setan ini Jangan sampai setannya ma, masuk. Sembari disuruh Astaghfirullah. istighfar. Karena setan tidak mungkin masuk kecuali kalau ada do, dosa. Karena dosa kita banyak, maka setannya mudah ma, masuk. Lah, nabi itu kan tidak ada setan di tubuhnya. Nabi tidak ada do, dosanya. Maka setan pun tidak bisa mah masuk. Karena itu nabi Nggak pernah mengu menguap. Itu tinjauan secara secara apa ini? Ruhami secara gaibiyah. Kalau tunjuk tinjauan secara kesehatan nanti tanya sama dokter. Di sini ada dokter enggak nih? Kenapa manusia menguap? Ya katanya kok manusia menguap kata dokter lo ya. Nanti coba search di Google otaknya itu kekurangan oksigen. Betul. Otaknya kekurangan oksigen Karena kekurangan oksigen, otak memerintahkan tubuh Untuk mengu, menguap Ngambil oksigen Biar otak tidak sampai Kekurangan oksigen Lah Otak yang sering kekurangan oksigen Itu otaknya enggak Beres, lama-lama nah, nanti Akhirnya S-T-R-U-K Kenapa itu? Stroke, jadi kalau sering Angok, tanda-tanda nanti bakal kena Unda-unda Bukan begitu Nah, Artinya otaknya kurang se Sehat Karena sering kurang oksigen Kanjeng Nabi itu manusia yang sempurna Manusia yang paling sempur, sempurna Jadi gak ada judulnya otak Nabi Telat oksigennya gak ada Gak ada judulnya seperti itu Makanya Rasul gak pernah menguap Jadi secara fisik kesehatan Kesehatan Nabi sangat prima Luar biasa Secara waibiyah Setan tidak bisa masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi suci dan terlindungi. nah itu loh sangat besar bedanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh ciptaan yang Allah Subhanahu wa Gitu kok masih bilang Rasul adalah manusia biasa seperti kalian. kau usah dipuji-puji. Nah, auzubillahi min dzalik kalau ada orang ngomong seperti itu. Mohon maaf ini saya ulang-ulangi ya kalimat begitu ya biar jenengan itu airnya mantep dan tidak mikir begitu lagi jadi pikirannya cuma Rasulullah manusia luar biasa Ini tema saya bulan Mola tahun ini pengin memasukkan kalimat itu ke dalam hati setiap Muslim di seluruh dunia khususnya di Indonesia khususnya di Solora raya jadi tema Rasulullah manusia yang luar biasa jadi kan tema nah, nanti pulang dari sini Bapak ibu kalau lagi duduk sama anaknya, kalau anaknya enggak ikut kan, diceritakan, ditunggangi, gitu diceritakan. Anaknya mau tidur, ayo tak tunggangi kancing nabi ya. Saya ceritai Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW itu beliau enggak pernah angop loh, enggak pernah menguap kan? luar biasa atau, ya eh, anak akan cinta sama Rasulullah SAW dan itu bagian dari kita iman pada Rasulullah. Kalau kita sudah syahadat Rasul, syahadat nama Muhammad Rasulullah, kita punya kewajiban mengajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Ya Itu tadi sekilas Kalau Rasul suaranya Tidak sama dengan manusia yang lain Suara Rasul bisa sampai kemana Mana Kemudian keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kemarin sudah kita bahas sedikit ya Bahas sedikit Saya mau bahas keringat ini agak panjang Riwayatnya banyak Nanti kalau di buku lebih lengkap lagi Ini cuma cuplikan cu Cuplikan. Bagaimana keringatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin saya cuma bentuknya cerita, ada yang protes, dungeng-dungeng, oh, tak -dungeng, ada haditnya, tak ada dalilnya, gitu kan? Di situ kodewe sama dungeng-dungeng tak -dungeng, dungeng, ada manfaatnya. Moso dungingin kanjeng Nabi tak nyebutkan haditnya, dibilang dungeng tak ada manfaatnya. Karena Abu Bilahmed, Mendalek. Ya sebetulnya semua itu ada haditnya. Cuman kadang kita tak bukakan. Bukan karena tak tahu. Ya, bukan karena tak, tak bisa karena untuk efisiensi audiennya, pendengarnya yang mau kita ajak ngomong siapa kalau kita bicara di pesantren, ngomong sama santriin santrin haditnya ini, riwayatnya ini ini, dan seterusnya, dan seterusnya tapi kalau di pengajian umum kan masyarakat pengennya itu yang gampang saja haditnya karepmu, gak usah disebutkan yang penting intinya apa gitu kan ya intinya ha? apa tapi yang gak ada salahnya, saya bacakan suba, sekedar cuplikan-cuplikan ya biar kita semakin mantep dikatakan di sini oleh Sayyiduna Anas bin Malik Eh hadith riwayat Muslim, akhroja Muslim, sahih, ya? Akhroja Muslim, yang riwayatkan siapa? An Anasin, Anas bin Malik itu pembantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik jadi pembantu Rasul sejak umur 10 tahun, sejak umur 10 tahun. Nah, apakah melamar pekerjaan jadi pembantu Rasul? Enggak, dihadiahkan oleh ibunya. Jadi ibunya Anas itu. Ketika Rasulullah S.A.W hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat datang ada yang ngasih hadiah ini, ada yang ngasih hadiah itu. Karena Rasul berangkat tidak bawa apa, tidak bawa apa-apa. Nah, saat itulah ibunya Anas bin Malik datang menghadap Rasulullah S.A.W. Ummu Sulaim bawa anak kecil umur 10 tahun. Kemudian berkata, Ya Rasulullah, orang-orang Madinah ini datang menghadap engkau bawa hadiah ini, hadiah itu. Saya tidak punya apa-apa. Saya gak bisa beri hadiah apa? Apa? Saya cuman punya anak laki namanya Anas Anak ini saya hadiahkan untukmu Biar melayani dirimu Kira-kira ibu-ibu sanggup menghadiahkan anaknya? Sanggup Belik soal Mau ada langsung sanggup Kenapa? Lohan anaknya nakal, anaknya menjengkelkan Anaknya buat mangkel hati Ya kan? akhir wah mumpung ini ini cocok ini hadiahkan kiai saja itu bukan menghadiahkan gawe mumet kiai itu itu namanya niat membuat pusing kiai pasrah tugas itu kan banyak itu menyerahkan anaknya di pesantren karena udah udah apa namanya enggak kuat ngadepi ah. anaknya nggak sanggup ngurusi anaknya udah serahkan kiai sehingga akhirnya berubah tuh pesantren jadi penampungan anak-anak yang luar biasa maka tugas Uh, kiai akhir zaman ini beratnya luar biasa ini. Nah beda dengan sahabat Anak yang mau dikasihkan ini anak yang soleh Anak yang baik Anak yang hebat Anak yang menyenangkan orang tuanya Jenengan punya anak menyenangkan Lucu, ganteng, pintar, soleh Bisa sebentar kira-kira berat atau ringan Berat Nah terus yang begitu jenengan mau dihadiahkan orang sanggup gak? Gak sanggup kan? lah ini ibu ibunya Anas bin Malik bawa anaknya dihadiahkan kepada Rasulullah SAW kancing Nabi ini anak saya tolong diterima Loh, Anas bin Malik yo seneng yes saya tinggal di rumahnya Rasulullah bangga jadi pisah dengan ibunya itu ya berat tapi yo ringan gitu ya kenapa karena gantinya adalah Nabi Muhammad SAW umur 10 tahun Sejak tinggal di rumah Rasul Sampai Rasul meninggal dunia Kata Anas bin Malik Rasul tidak pernah Rasul tidak pernah marah kepada saya ya, Kalau ngomong begini kita malu pada diri sendiri ya. Ini kira-kira kita sebagai Yang sebagai majikan Itu kalau sama karyawan sama pembantunya Satu hari marahnya berapa kali? Banyak kali Rasulullah belas Tidak pernah ma, marah Pernah suatu ketika Anas bin Malik disuruh sama Nabi, Anas, tolong kamu ini, disuruh gitu ya suatu kepentingan. Ditunggu kok enggak balik-balik. Akhirnya Rasulullah khawatir, ini anak ini kenapa nih di jalan gitu kan? Maka Rasul pun mencari Anas bin Malik. Ketemu di pasar. Ternyata di pasar Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu asyik lihat anak-anak kecil yang lagi main-main. Sehingga lupa sama tugasnya. Lihat kalau sekarang mungkin lihat orang main sepak bola atau apa gitu kan? Dia kok gitu, asyik gitu. Maka Rasul dari belakang itu megang bahunya Anas. Dipegang gitu Anasnya noleh, ya, noleh. Rasul enggak ngomong apa-apa, enggak marah-marah. Anas mengatakan, "Ya Rasulullah, saya selurakan gitu, ya." Salah. Enggak marah sama sekali. Kadang itu istrinya Rasulullah SAW ngomong sama Anas, "Ayo cepat-cepat tuh disuruh Nabi, ayo cepat." Rasul pun mengatakan, "Jangan-jangan disuruh cepat-cepat, udah terserah dia. Terserah di dia." Coba seperti itu Rasulullah SAW terhadap pembantu rumah tangga. Seperti itu. Nah Anas bin Malik punya punya ibu namanya Ummu Sulaim. Rasulullah SAW itu suka kalau istirahat ke rumahnya ibunya Anas bin Malik ini. Iya, dikatakan di sini dakala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala 'indana faqala 'indana fa ariqa ummi bi qarura. Dakala alaina suatu ketika Rasulullah SAW mampir ke rumah kami. Fa fa kol, kol di sini bukan berkata ya. Makanya kita kalau menerjemahkan bahasa Arab itu harus harus pas. Fakola, fakola itu mengkola artinya berkata, tapi fakola di sini bukan berkata. Fakola di sini artinya koylulah, maka Rasul tidur sesaat. Memang orang kalau bahasa Arabnya enggak pas gitu, modalnya cuma modal kamus, jadinya kacau balah. <gak> kacau balah, gitu ya. Masak ini fakola diterjemahkan maka Rasul berkata, padahal artinya Rasul tidur se sesaat, tidur sesaat sebelum azan zuhur tu. Koylulah itu sunnah. Jadi misalnya azan tuhur jam 12, kita jam 11 tidur sebentar, 5, 10, 15 menit. Itu akan menghasilkan energi yang luar biasa. Itu ada keberkahan tersendiri, dan secara medis memang bagus sekali. Kemudian, fa'arikah. Ketika itu Rasulullah berkeringat. Dikatakan Rasulullah itu seorang pria yang sering mengeluarkan keringat. Keringat untuk Rasulullah. Ada kan bapak-bapak itu Bu, bapak-bapak yang mudah berkeringat ada kan? Ada yang kepalanya mudah berkeringat. Jadi keringatnya cuma di kepala itu. Ada kan seperti itu? Ada yang tubuhnya mudah berkeringat. Rasulullah SAW mudah berkeringat tubuhnya. Maka ketika tidur, ketika tidur berkeringat, ibunya Anas bin Malik datang membawa botol. Datang membawa botol. Ja'at di qururh. Kemudian bajalah tasalatil air. Ibunya Anas bin Malik ini duduk di dekatnya Rasulullah. Kemudian keringat tadi dikumpulkan. Keringatnya di, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam ke dalam botol. Nah ini kan model baru ya. Mengumpulkan keringatnya manusia. Sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita di Kota Solo dan sekitarnya? Ibu-ibu mau mengumpulkan ng keringatnya suaminya? Mau, Bu. Coba praktek kumpulkan keringat suami dimasukkan botol, siap mencium aromanya? Enggak ada yang sih, siap atau apa-apa? Karena begitu cinta sama istrinya, siapa mengumpulkan keringat istri dimasukkan di botol? Enggak ada yang siap kan? Lah ini ibunya Rasul Malik mengumpulkan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaiqadun Nabi sallallahu alaihi Maka Rasul bangun. Ya memang ya kaget ya. Lagi lagi tidur, tahu ada yang kalau kita kerokan pakai uang logam begitu kan? Dikerok gitu. Ini keringatnya pelan lembut. Dikumpulkan, kan tetap terasa. Maka Rasul bangun. Ketika bangun, Nabi Muhammad SAW berkata, "Fakohlaya ya umma Sulaim, ma'hadal laditasnaain." Wahai ummus Sulaim, kamu ni lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Maka dijawab oleh ummus Sulaim, "Hada irkonaj alhuliti bina." Wahai wa atya butib. Maaf, ya Rasulullah, keringat jenengan, keringat anda. Saya kumpulkan, saya campur. Dengan parfum saya, saya jadikan parfum dan keringat anda ini parfum yang paling harum dari semua parfum yang ada kemarin sudah saya terangkan ya, mungkin ada yang nanya itu dalilnya mana, mosok ada orang kok mengumpulkan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ayo tunjukkan keringatnya Nabi nggak sama dengan keringat manusia manapun. Di sini juga disebutkan banyak riwayat Rasulullah SAW kalau jalan di kota Madinah, jalan di kota Madinah, tempat yang dilalui Rasul itu mudah dikenali sahabat. Kenapa? Karena begitu Rasul lewat situ, satu jam, dua jam, tiga jam, empat jam, lima jam, tempat yang set, yang bekas dilalui Rasul itu aromanya wanginya luar biasa. Sehingga sahabat kalau mau nyari Rasul gampang. Bagaimana? Tinggal dilacak aromanya kepegang, kepegang, aromanya harum ya Ke, kepegang aromanya. Nah kalau jangan ngelacak saya mungkin juga gampang, tapi bukan harumnya, kecutnya mungkin itu kan. Ya? Kalau mau ngelacak kita ini. Mungkin aroma kecutnya. Tapi kalau sahabat melacak Rasulullah SAW dengan aroma harum. Harumnya. Harum. Nah karena kita tuh gak bisa membuat, membuat ruangan itu harum dengan langkah kita. Makanya kita tuh disunahkan di Rasulullah SAW. Rasul itu kalau. Tata yibadil majalis wal mahafil. Kalau Rasul ada di satu tempat. Tempat itu jadi ha? harum. Maka kita disunahkan miru. Miru mengharumkan tempat. Maka dikasih. Kasih pak. Kasih, kasih, kasih, kasih. Ya yeah. lagi lagi lagi lagi. Ya, yeah. baik baik Nah nih kasih seperti ini. Ini harum, tapi ini beda loh dengan Punyanya dukun-dukun mumet lain. Aromanya mumet. Itu berapa harganya, Edwin? Itu satu gitu. Itu saya beli itu satu botol apa satu kaleng kecil itu ya, satu tempat kecil itu seratus ribu itu adanya itu. Nah, ini aromanya harum. Ruangan ini kita harumkan Diharum, harumkan Jadi biar orang yang masuk itu jadi ayam matinya. Oh ada aroma ha? Harum, itu meniru Nabi Muhammad salam, Rasul kalau duduk di satu tempat Harum tempatnya Maka kita dianjurkan Ya ayo, tempat yang kita duduki Jadikan ha? Harum, nah, gandeng keringat kita Enggak harum, badan kita enggak harum Ya kita butuh bantuan par, Parfum, maka dikasih wangi Wangian seperti ini Kadang ada orang yang lihat begini Wah ini musrik ini. Luar aneh tuh ya Uang pengen wangi kok jadi musyrik itu kan aneh kan ya Ini wangi maksudnya Untuk mengundang malah Ekat dan mengundang hamba-hamba Allah Yang so, soleh Yang nomor satu yang jelas mencontoh nabi Dengan mencontoh nabi kan dapat manfaat Malaikat dah Datang terus apalagi Hamba-hamba Allah yang soleh dah Datang apalagi jincin yang Baik dah datang, nah buat apa datang Habib ya biar ikut pengajian, kan ganjarannya semakin bang? banyak, kalau jen yang ngaji semakin banyak, ganjaran jenengan juga semakin banyak ganjaran saya juga semakin banyak, jangan dikira seperti manggil jen-jen <tuk> <tuk> yang elek gak mau datang karena aroma begini gak mau, nah anehnya sekarang ini ada pengajian-pengajian majis-majis bukan diwangikan, tapi dikotori dengan rokok Jangan tersinggung. Saya memang lihat nyinggung Anda semua. Lohong buat pengajian di kampungnya. Kok tambah ngedom roh? Rokok. Memang tidak haram? Memang tidak haram. Tapi yang dicontoh siapa? Mau mencontoh ya? Siapa? Kita tuh mau nyontoh Nabi. Jadi kalau buat pengajian. Rokok ditaruh di luar. Jangan dibawa masuk ma? majelis. Biar aroma majelis tidak ada aroma roh rokok. Alhamdulillah di majelis Ar-Rodha ini. Walaupun tidak saya tulisi. Dilarang merokok. Terima kasih anda tidak merokok. Ya, enggak ditulis begitu kan? Tapi alhamdulillah di dalam sini tidak ada yang merokok. Bahkan kalau mau merokok keluar ke jalan dulu tu ya. Ya, keluar ke, ke jalan. Berarti sudah ada hasilnya ni. Ada hasilnya. Udah ngeti. Yang hadir maju ngeti. Oh, memang rokok ini bukan tempatnya di pengajian. Saya tu heran memang itu. Pernah saya sih ceramah. Justru saya begitu duduk langsung dikasih tiga pak. Abel boru, udang garam, apa jarum ini? Yang mana? Ada semua nih. Padahal saya tidak merokok, merokok. saya nggak ngerokok. Tapi yang saya heran kok, mosok ustad kiai ya Habib bukannya dikasih Habib ini loh parfum? Nggak begitu. Tapi disodorkan rokok ini, disodorkan rokok. Ini yang mau dicontoh siapa? Saya nggak bicara halal ha harum. Kita mau nyontoh siapa? Kalau kita mau nyontoh nabi, ya jadi kan ruangan itu harum, pengajian itu ha Harum. Tubuh kita itu harum Bu, boleh nanya bu Ibu kalau pas dekat suami Suami aromanya harum Artinya tenteram tidak bu? Tenteram Bapak dekat sama istri, istri aromanya harum Artinya tenteram tidak? Tenteram, tapi jangan dekat sama istri orang lain yang aromanya harum Harum Harum Makanya ibu-ibu kan kalau pakai parfum enggak boleh yang terlampau ha? harum. Minimal harumnya dicium diri sendiri sama yang jaraknya 1 cm 2 cm. Maksudnya yang jarak dekat saja. Ya. Jangan yang jarak jauh. Sehingga kalau ada pria jalan itu gak bisa mencium aromanya ibu-ibu yang harum. Tapi kalau suami di samping, langsung tercium aroma harumnya. Paham ya? Nah untuk mengharumkan ruangan itu macam-macam. Kayu gahru. Adik saya ini pernah bisnis kayu gahru. Memasarkan kayu gahru, ya Kayu gahru itu Kayu yang kalau dibakar aromanya ha, harum dan yang terkenal itu gaharu Kalimantan ya sama Irian jadi di Irian Jaya sama di Kalimantan tuh kayu garunya bagus-bagus. Saya nanya yang termahal yang pernah diketahui harganya berapa sekarang ini satu kilo saya nggak satu kilo atau satu on saya lupa ya coba nanti biar dikonfirmasi satu kilo atau satu on ya saya lupa ya satu miliar Coba bayangkan, sekilo mungkin ya Satu kilo, satu miliar Kayu, satu kilo, satu Miliar, lah kenapa ada orang mau beli, ternyata ya dibeli, lah kenapa Sebab kalau dibakar Aromanya harumnya luar Biasa artinya tentrem Niawa itu, niru kancing Nabi, lah harumnya kayu garu Yang satu miliar itu, tidak ada apa-apanya Dengan harumnya Nabi Muhammad, sasalam Mungkin orang yang beli itu ingin bayangkan ya. Apa kancing nabi wangi, wangi ini wangi ini kaya ini ya. Mungkin dibakar gitu kan. Apa mirip-mirip gini ya wanginya Rasulullah ya. Tidak mirip belas. Jauh lebih ha? harum. Ada orang yang pernah mimpi Rasulullah SAW mencium tangannya. Itu di hidungnya aroma harum tiga hari tidak hilang. Jadi dia mencium harumnya Rasulullah tiga hari itu tidak, tidak hilang. Ada yang seperti seperti itu harum. Nah kayu kalau dibakar aromanya ha? harum. Yang sedang-sedang itu harga sekilo 40 juta Sekilo 50 juta Sekilo 100 juta nah, Itu sudah harumnya kelebat kita udah asik deh pol. Nah ada lagi yang Mau membuat ruangan harum dengan cara Yang alami Gak pakai bakar-bakar Ini namanya majumaroh Pedupaan ya. Tempat ukup. Kalau kita bilang ada yang dari keramik ada yang dari Kayu Kata Rasul nanti di surga itu dikasih beginian, dikasih pedubaan dikasih. Padahal di surga itu kan judulnya apa itu di neraka ya. Tapi Rasul menyatakan nanti di surga ada ini tempat untuk bakar ukub tuh ada itu. Ini menunjukkan bahwasannya surga itu sangat harum dan mengharumkan diri di surga yang harum itu masih gitu. Loh. Walaupun surganya harum, kitanya harum, diri masih diharumkan. Lalu nah, ada yang pingin harumnya itu enggak enggak enggak pakai bakar-bakar, makanya pakai sedep malam. Ditaruh kembang sedep malam nih. Kita kalau ngaji suka lihat ada sedep malam di sini kenapa? Biar aromanya harum. Karena sedep malam ini aromanya kalau malam ha harum. Ditaruh di kamar jadi ha? harum. Nah, ada lagi yang beli bokor kuningan atau bokor kuningan ya. Bokor kuningan ini kan produk Pulau Jawa tempo dulu ya. Nah, Bentuknya bulat ya, Terbuat dari kuningan Kemudian diisi air Biasanya pokor kuningan diisi air Terus dicemplungnya apa itu? Mawar melati ya kan? Dikasih mawar Dikasih melati Terus ditaruh Sehingga aromanya jadi harum Lihat orang yang gak ngerti Waduh kuning Lihat ada pokor kuningan Dikasih apa namanya? Mawar melati aromanya sedap, enak, kemudian dibilang itu du, dukun. Padahal orang ini sedang mengamalkan sunnah na, nabi. Nabi itu suka wangi-wangi. Wa, wangi Ya semua itu sunnah nabi. Jangan dikatakan ini dukun, musrik, dan lain seba, sebagainya. Biar kita ngerti. Sekaligus saya jelaskan ya. Walaupun ini memang bukan temanya ke situ, temanya ke Rasulullahnya. Cuman saya pengen ngambil hikmahnya. Biar kita jadi orang yang gak gampang-gampang nuduh orang musrik, dan lain sebagainya. Nah akhir zaman, orang-orang yang mengerti mengerti kehebatan aroma, aroma wangi itu ternyata punya pengaruh yang luar biasa terhadap kesehatan jenengan kalau ingin sehat, usahakan tubuh itu harum, ruangan dimana jenengan tidur, duduk, kerja harum, itu punya pengaruh yang sangat luar biasa untuk kesehatan Imam Syafi'i jauh-jauh hari, Imam Syafi'i dari zaman dahulu kala sudah ngomong lebih dari seribu tahun yang lalu Imam Syafi'i sudah mengatakan mentobari khuzada akluh Siapa yang aromanya harum Maka akalnya itu akan semakin hebat Siapa yang aromanya harum Maka akalnya akan semakin hebat Lekan jeng Nabi SAW itu Sumbernya keharuman Beliau yang mengeluarkan parfum dari tubuhnya Tidak pakai nyemprot Sudah wangi, bahkan menyebarkan wangi Ada tidak manusia yang menyebarkan aroma harum dari tubuhnya? Ada kan? Tidak pakai disemprotkan, tidak pakai dibakar Kayu keharum mesti di bakar, parfum mesti disembrotkan ini gak seperti itu ibarat pohon ini apa namanya bunga ini, sedap malam ini dia mengeluarkan aroma harum tapi ini kan bunga, kalau bunga mengeluarkan aroma harum wajar Wah, wajar, cuman bunga ada expirednya ini lima hari lagi ya aromanya udah gak, ha? gak harum Rasulullah SAW mengeluarkan aroma harum tanpa expired terus wangi, terus Sehingga ketika Rasul saw meninggal dunia, ketika beliau wafat, terbaring, beliau terbaring. Syaikh Dunaw b Akhbar Asyidqiyah yang waktu itu agak terlambat datang, karena ketika Rasul wafat, Syaikh Dunaw b lagi di luar kota Madinah. Begitu datang, Syaikh Dunaw b Akhbar Asyidqiyah mencium kening Nabi Muhammad saw. Mencium kening Rasulullah, kemudian mengatakan tibtha hayyan wamayitan di depan jenazah Rasul. Sayyidina Abu Bakar muji Rasulullah Dibta hayyan wa mayitan Sungguh hai Nabi Engkau itu waktu hidup harum Dan setelah engkau wafat Engkau juga ha harum Dibuji itu Nah kalau kita mau seger Enak, ya jadikan ruangan kita Tubuh kita ini ha Harum, kekuatan akal kita akan nambah Akhir zaman ini orang-orang pintar Makanya dijadikan Sarana bisnis bisnis judulnya cuma diganti, bukan menyan, bukan ukup, tapi diganti aroma terapi. Begitu diganti aroma terapi jadi temannya orang kaya. Model begini katanya temannya dukun. Jangan yo bodoh, wah ini sunnah Nabi Muhammad saw aroma terapi. Maka dijual di sekarang model-model yang begini ini, tapi mungkin dari keramik kecil gitu kan? nanti ada minyak tetesnya dibakar di bawahnya, atasnya dikasih minyak wah, wangi, parfum nanti terus parfumnya nah, naik jadi harum, aromaterapi ya itu sebetulnya kan menyen cuman judulnya digang, diganti begitu yang ngomong itu artis yang ngomong itu uh, pebisnis maka langsung orang di rumah pasang aromaterapi aromaterapi, aromaterapi dipasang di hotel-hotel berbintang, bahkan bed tubnya itu tempat mandinya ya tak mandinya diisi air, dikasih mawar, dikasih melati, Jekur di situ tidak dikatakan mandi kembang. Coba kalau jenengan di rumah ambil ember besar, diisi air, mawar melati, kemudian jenengan mandi disiram pakai air mawar melati, orang mengatakan musyrik ini. Musyrik ini mesti kulek aneh-aneh Padahal dia lagi menikmati aroma air, air air kembang yang wa wangi walaupun air kembang ini kan sudah berubah namanya jadi air kembang. Jadi hukumnya tidak tidak mensucikan, tidak bisa digunakan bersu, bersuci, menghilangkan najis tidak bisa. Buat wudu tidak tidak bisa karena airnya sudah baru berubah. Tapi boleh untuk mewangikan tubuh, ya. Ini bagian dari sun, sunah. Masa njenengan mau beli parfum 3 galon terus digrojokan ke wajah semua gitu kan? Tidak. Lah biasanya di Pulau Jawa ini, Mbak-mbak kalau mau jadi manten mandi ke Kembang buat siapa? Buat calon swa, suami. Nanti malam kalau ketemu suami, biar aromanya ha, harum. Itu sunnah mengharumkan diri untuk swa, suami. Cuman yang harus diwaspadai mandi kembang, jangan sampai kembenan di muka u, umum ditonton uang sak jagat. Nah itu dosanya kan di situ tuh masalah. Gitu apalagi disoteng ditonton orang bah, banyak. Ya cukup sendiri atau sama ibunya ya kan? pakai yang boleh aurat terbukanya sampai di mana lainnya ditutup. Kembenan tadi itu boleh, sudah tutup aurat. Kalau sesama wani wanita enggak ada yang lain. Sudah disiram aromanya ha, harum. Lah ini aromaterapi. Nah, sayang sekali sekarang banyak muslimin muslimat beli aromaterapi bukan niat mengikuti Kanjeng Nabi. Akhirnya enggak dapat pahala. Cuma dapat wangi, tapi enggak dapat pa, pahala utamakan niatnya ikuti sunnah Nabi begitu kita ikuti sunnah Nabi maka kita dapat pahala cukup jelas apa yang jelas lo lo lo lo lo lo ini kalau yang muda-muda ingat cuma satu mandi kembang itu mandi kembang itu jangan diartikan negatif ya jangan karena saya pernah ketemu orang yang dianggap dukun pernah saya nanya, ini kok ada bokor kuningan dikasih mawar melati buat apa ini? Sunnah Nabi, ini sunnah, sunnah Nabi. Makanya kita harus pinter-pinter gitu ya, jangan jadi orang yang mudah dibodohin orang dikit-dikit mengatakan bid'ah, musyrik, bid'ah, musyrik, khurafat dan lain sebagainya. Ulama kita sudah menyusun semuanya sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayar, mau saya mau ngelanjutkan tapi jamnya ini loh. Ya udah lanjutkan dulu boleh ya. Dikit tikit aja nggak usah banyak, banyak. Waakhirat darimi an Ibrahim an Nakhal kal karena Rasulullah SAW yurubu bilail biri hithib dikatakan di sini dulu para sahabat itu bisa ngerti Rasulullah SAW itu di malam hari posisinya di mana dari aroma harumnya Rasulullah SAW. Nih, jadi kalau malam tu sedap malam ya. Bunga sedap malam tu kalau malam ha harum. Ternyata Rasul walaupun di rumahnya kalau malam itu tubuhnya mengeluarkan aroma yang harum sehingga sahabat tu bisa mencium aromanya dari rumah masing-masing. Berarti tidak perlu parfum lagi ya. Itu memang betul. Rasul kalau ada di Madinah maka seluruh Madinah itu jadi ha? harum. Di sini ada satu hikmah Makanya ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin hadir tidak mungkin hadir di suatu majelis yang di situ ada aroma rokok paham makanya ada kalimat yang bawa rokok harap di sadis dengan maksudnya bahwa rokok harus dimatikan gitu kan rokoknya harap di Matikan, jangan merokok di majlis Karena kalau di majlis ada aroma rokok Rasul tidak mau masuk majlis tersebut Kenapa? Bertentangan dengan sifat beliau Beliau itu harum Sedangkan rokok itu aromanya merusak Bisa dipahami? Kan banyak orang ngomong Masuk Nabi tidak mau datang, kita kan sulawatan Kita kan cinta sama Rasulullah Cinta-cinta, tapi syarat dan ketentuan berlaku Tetap berlaku syarat dan ketentuan ini sudah sampai di sini dulu Insya Allah jam depan saya sambung ya ya nyambung nanti ada pengumuman jangan pisah dari radio dulu jangan pisah dari YouTube dulu ya dari websitenya Rodo dulu saya mau ngasih cerita saya duduk-duduk sama Mbah Umar selesai pengajian jenengan kan Jumat -Jum lalu selesai pengajian langsung pulang iya enak terus bobok kan iya enak. Saya enggak, enggak begitu duduk dulu saya sama Mbak Umar. Alhamdulillah duduk sama Mbak Umar ini nekmatnya luar biasa. Enggak lama kok duduk sama Mbak Umar. Kira-kira jam 1 kurang 1.04 beliau baru pulang. Jadi jam 10 itu sampai jam 1 kurang 1.04 Mbak Umar ceramah di sini sama saya. Ngobrol. Ngobrol panjang, lebar, ngalor, ngidul, ngitan, ngulon. Semuanya ilmu. Nah saya ini kan anak muda yang suka ngorek-ngorek ilmunya ulama. Jadi ya rujuk ngeyel gitu kan. Nanya macam-macam gitu. -macam. Bomar kalau ditanya tuh jawab. Yang menarik, ketika saya nanya wirid doa tuh, beliau ngawarkan majmuu syarif dari kantongnya, terus dibuka. Jadi dibuka. Sehiran umur 107 tahun majmuu syarif yang kecil tuh kok ya? Kertoan cetoe loh loh, gak pakai kacamata. Lanjut dengan baru umur sekian tahun, Udah lanjutkan sendiri sudah. Saya orang yang gue comot tuh yang nyawangin ini gitu kan? Bak Omar gini ya sama, gini ya sama itu. Ya, karena memang hidupnya luar biasa, masya Allah lah kata bila. Kemudian Ngobrol-ngobrol beliau ngasih semangat ke saya tu, ngasih semangat. Saya kan bilang sama beliau mbah tolong tu akan diduakan pangis ini insya Allah niku tanggal Gangsalwelas Kedah nyicil Gangsalatus yuto, ya bereng wonten artoni pun. Mbak Umar nyantai Jawabannya Awak mau kira Gawai wadah gawe wa Wadah ki wadah di goda Takwa yakin Biasanya saya itu ngajarin jaringan yakin Mbak ya. Umar ni ngomong sama saya Seng yakin Ojo was was Gitu kan Ojo was Was was Seng penting ki Syarat rukunnya dipenuhi Apa pembahas syarat rukunnya Takwa Ojo masyiat Lakak notoat Nah iki sengangel ini kan Ojo maaf sihat, laguono, taat, best yakin, beres-beres itu ya, bau Saya kan sedikit makso ya, makso beliau itu, maksudnya saya tak nuntut beliau saja gitu loh ya. Yang saya mau nyantai-nyantai, enggak usah pakai kakean apa namanya abot a, abot kan? Jadi saya pancing terus. Kemudian beliau mengatakan begini, bila makna ya. Orang zaman sekarang ini banyak yang mengamalkan amalan, tapi mandek di tengah jalan. Mandek di tengah jalan. Lah alasan mandeknya itu biasanya hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Contoh, pengen hutang lunas, diajari Abip Novel baca Munjiat seribu kali, gitu kan? Wes tak oco, bipping lima ngewu, utangku tambah keh. Ayo ada berada tidak itu yang gitu Sudah dibaca lima ribu kali tapi utangnya enam, enam babanya Abip gitu kan? Baca yasin 40 kali, hajat kabur. Saya sudah baca 40 kali, kok enggak kobul, kobul, gitu kan? Kok enggak hasil, ha? hasil mandek. Akhirnya mandek. Kalau saya kembangkan dikit begini. Datang ke seorang Habib atau Kiai. Habib, Kiai, Ustadz, minta amalan. Saya ini, toko saya kok sepi sejak buka sampai hari ini. Saya sudah pasang iklan di mana-mana tetap sepi. Minta amalan biar toko saya itu berkah dan laris. Dikasih sama Kiai-nya. Dikasih sama ha? Ha? Habibnya dikasih sama ustaznya amalkan. Dijalankan dua bulan, ternyata enggak hasil. Maka komentar pada temannya, "Habibe ora mandi." Habibnya enggak jos. Ya, enggak oke, okay, enggak oke. Okay. Dua bulan saya amalkan ternyata enggak ada hasilnya. Ganti ke Habib yang lain, ganti ke ustaz yang lain, ganti ke kiai yang lain. Dikasih amalan Dijalankan lima bulan sama hasilnya nol gitu kan. Lagi-lagi ngomong sama orang. Habibnya enggak mandi, kiai-nya enggak mandi gitu kan. Padahalnya diajarkan Habib kiai ini adalah amalan-amalan Nabi Muhammad SAW. alaihi terakhir akhirnya mutung besma Amal agung, amal-amalnya bes ora gelem ngene, ora gelem ngono ya ora ana hasile. Bah Umar ngomong, hasil itu ada dua. Ana hasil sing penak, ana hasil sing ora jadi rapenak kiyo hasil, penak kiyo hasil. Sebab penguripki mengurnoni loro, siji penak, siji orabe, penak. Dan pas hasil hurung penak, yo terus no. Hasil belum enak itu lanjutkan. lan Lanjutkan, kenapa? Ongkoki siji nganti songo. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo. Lah awakmu lagi tekan angka oh, telu kok wis mandeg. Ojo oh, mandeg ning angka telu, jangan berhenti di angka 3, angka tu ada. Mohon maaf tadi saya lupa buat yang di Kalimantan enggak ngerti bahasa Indonesia. Eh, bahasa Jawa kan? Angka itu 1 sampai 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu angka. Lah kamu baru sampai angka 3 kok udah berhenti, jangan. Lanjutkan sampai angka 9. Lah mujahadahnya begitu. Cara amal itu begitu, jangan berhenti Terus dikejar Sampai tercapai apa yang diinginkan diingin, Kalau udah tercapai, yuk istiqomahkan Ya tercapai, istiqomahkan Ini lomba Umar Banyak tuh, sampai setengah satu Kalau saya terangkan semua yang jenengan juga sampai setengah satu Ini kan cuma ringkasannya sah, saja Jenengan tuh saya kasih begini, mestinya bayarnya mahal Saya tuh dulu sampai jam setengah satu malam kok itu ya tapi penaknya jenengan begitu, duduk, nyantai, dapat apa itu? Susu dapat, air putih juga dapat, betul tak itu? Ya, roti juga dapat kecuali yang enggak dapat. Ya, roti juga dapat, kadang yang makan juga dapat. Benar kan? Setelah itu ilmu dikasih ringkasan-ringkasan ilmunya orang-orang, so, soleh. Tinggal duduknya, nyantai. Itu kan baiknya Allah kepada jenengan semua, baiknya Allah kepada kita kita. Lah kalau kita begini enggak syukur, enggak alhamdulillah, yo keba bangeten. Alhamdulillah saya bersyukur juga. Coba kalau saya disuruh ngelakoni kayak Mbah Umar itu, 107 tahun dulu saya ngelakoni yang 107 tahun ngelakoni baru keluar mutiara-mutiara seperti itu. Itu kan berkat ngelakoni 107 tahun. Mbah Umar itu baca majmu' syarif, Yasin dan lain sebagainya sejak angon Wedus Mbah, njenengan ngamalaken majmu' syarif niki Yasin terus doa-doa di sini dan lain sebagainya. Ada ukasah dan sebagian di Mad musyarif itu Sejak kapan? Ya kaya angon medus Baca wirid sejak Kecil Sejak umur mungkin 8-9 ta, tahun Sampai umur 107 tahun Istiqomah nah, Kalau kita ini kira-kira sudah istiqomah berapa tahun? Belas <laughs> Seminggu istiqomah Dua minggu hilang gitu kan? Ya, seminggu istiqomah lagi Tiga, tiga minggu hilang Tiga minggu istiqomah lima bulan Iblis. Bahumar rendah istiqomah, terus aje sampai umur 107 tahun. Ya hasil, ya ha? hasil, hasilnya luar biasa. Hidupnya itu berkah, matanya sehat, pendengarannya juga oke okay. Jenengan nanti kalau Bahumar kesini lagi, jenengan perhatikan ada satu keajaiban dan keanehan. Bahumar itu kan umurnya 107 tahun ya, sesuai dengan data yang kita memang buktikan seperti itu. Kulit beliau tuh tangan keriput, wajah juga keri, keriput, tapi coba lihat kulit kakinya, telapak kakinya, punggung kakinya coba dilihat, mulus, halus, aneh, kenapa telapak kaki ini diajak jalan kaki 40 tahun tanpa sandal, sampai hari ini untuk dakwah, jadi kakinya tuh, telapak kakinya kelihatan mulus, sehatnya luar biasa, telapak kakinya, nah coba jenengan gak pakai sandal 5 hari, kira-kira kakinya seperti apa itu, Kaki-kakinya -kaki seperti apa? Itu Mbak Umar itu Bagus kakinya nah, Ini ringkasan ya Yang disampaikan Mbak Umar Nah Insyaallah Allah Jum'at depan Kan saatnya Maulid Akbar Majlis Ar-Rautah Jum'at terakhir di bulan Maulid Saya minta jenengan Hadir Insyaallah. Setiap orang usahakan Bawa teman sebanyak mungkin Entah manusia Jin, demit, setan, monggo kerso We, Bawa teman sebanyak Banyaknya, ya. Kemudian bukan cuma bawa, mulai malam hari ini yang punya handphone, yang punya handphone, itu di handphone kan ada kontak personnya, ada nomor-nomor teman-temannya kan? Di SMS itu. Yuk, cuma depan, bareng sama saya, mau tidak hadir Maulid di Majid Arrotoh. ayo cari teman, disampaikan. Terus nggak usah saya minta, dilanggar musola, surau, pengajian masing-masing, pertemuan RT, PKK, arisan, tolong diumumkan. Ya ini yang dengar di radio ya, tolong diumum, diumumkan Jumat depan Jumat tanggal 16 Januari jamnya 8 malam dimulai, datangnya usahakan Ba'dal ba Isa biar bisa dapat tempat yang eh, enak. Ya jam 8 malam dimulai, Insya Allah jam 10 lewat dikit selesai. Insya Allah jam 10 lewat dikit selesai. Kita niatkan untuk hormat sama kanjeng Nabi Muhammad. Salam. Untuk bapak-bapak khusus himbuan dari saya. Niatkan dari rumah betul-betul pengin -betul muliakan kanjeng Nabi. Jadi mulai besok pagi cari parfum yang aromanya wangi. Ya, jangan parfum aroma mumet. Jadi kalau dipakai itu akhirnya menyebabkan yang mencium jadi po, pusing. Kalau enggak ada parfum pakai sabun saja sabun mandi itu yang aromanya ha? harum yang enak berangkat mandi segeruangi rokok ditinggal di rumah masing-masing coba beberapa jam saja keluar tanpa bawa rokok kira-kira bisa atau tidak mikir toh ya keluar gak bawa rokok gak apa-apa toh pulang tinggal mampir di warung rokok kan bi bisa. berangkatnya gak usah bawa ro rokok itu hibuan dari saya saya pengen mengajarkan sesuatu yang memang rodo aneh ini ya rodo aneh tapi baik ngelatih diri kita mujahadah Misalnya nanti kita bisa sampai khusus hari Jumat, aku tidak akan merokok. Wah, Haji Benigra kan tanpa rokok hari Jumat. Kan kalau car free day sudah ada, toh. Ya, kalau rokok free day, coba dibuat di rumah masing-masing gitu. Biar aroma-aroma itu harum, tubuh kita ha? harum sehingga sehat dan se segar. Berangkat dari rumah usahakan seperti itu, niati hormat kanjeng api. Kalau kita betul-betul niat hormat Kanjeng Nabi SAW, ya insya Allah nanti Kanjeng Nabi rawuh. Lah kalau Kanjeng Nabi rawuh yang untung siapa? Siapa yang untung kira-kira? Ya kita ini semuanya ber beruntung. Lah kalau mau, mau manggil presiden aja kita siapkan, oh di dekat si jalannya dibersihkan dan sebagainya. Mau manggil presiden, jangankan presiden, gubernur aja kita rapikan luar biasa. Nah, kalau kita pengin ngundang Kanjeng Nabi masa tidak kita rapikan? Jadi ya, rapikan. Dirapikan tempat ini insya Allah akan saya rapikan semaksimal mungkin. Sebisa saya dalam waktu satu minggu bedah rautoh. Dalam waktu satu minggu bedah rautoh. Kondisi yang seperti ini. Satu minggu mau saya obrak-abrik sebaik mungkin. Ya biar nanti dilihat itu enak. Seperti apa Bib Jumat depan coba dilihat. Perubahan apa yang terjadi di tempat ini? Yang jelas baik insya Allah ya. Yang jelas jenengan nanti datang itu dari depan. Sudah aroma harum. Harum sekali, Mas Edwin tuh nanti nggak boleh duduk muter, terus bawa <tus>, dia muter, masa kalah sama sama penderetnya kebun ya selamat, betul nggak? Penderetnya kebun ya selamat itu kebunnya jalan, penderetnya juga jalan bawa me menyanyi gitu kan, disurung menyanyi gitu. Nah, nanti Jumat depan saya mau buat tempat ukup nih yang rodok budi gitu ya, kayak Angklo gitu. Nanti Edwin ini, apa Edwin ini yang yang muter bawa anglo nya tadi itu biar nih satu tempat ini harum sehingga orang tuh baru mau berhenti di sana udah kecium wangi gitu ya sudah wah wangi harapan saya apa pengen kanjeng nabi rawuh, ya kita pengen rasulullah datang rasulullah datang kan nikmatnya luar biasa ngomong gini aja terharu tidak ini? dengar saya ngomong gini ada rasa haru tidak itu ada kan ada rasa rasa haru kita pengen rasulullah hadir kalau kanjeng nabi hadir ya insyaallah senangnya kita luar biasa Sedikit permintaan boleh, pakaian bebas, jenengan mau pakai pakaian apapun Bu, boleh, bebas. Tapi saya punya sedikit permintaan, kalau di rumah punya, kalau di rumah punya, kalau enggak punya enggak usah ya. Nah kalau di rumah jenengan punya kopiah warna putih, depan dibawa. Punya peci warna hitam, Jumat depan dibawa. Punya peci warna kuning, Jumat depan dibawa. Usahakan nanti jumat depan kita pakai sunnah Nabi yaitu kepala diberi penutup pakai helm monggo kerso dicopot tapi di sana lo helm juga kopiah kok nutup kepala gitu kan tapi jangan dimasuk majelis monggo dicopot di di sana ya mungkin ada yang mikir helman gimana Beb? begitu makanya saya sempontan ngomong begitu ya pakai kopiah apapun warnanya monggo kerso tapi usahakan pakai kopiah khusus jumat depan biar apa biar itu tuh niat hormat kanjeng. Nabi Muhammad SAW, niat seperti itu Ini memang adab, kita Notoroso-nya noto majlis Majlis ini ditotoro, rosonya seperti apa Cukup jelas Jangan khawatir InsyaAllah semua dapat makan Ya, Walaupun Cuma sepuluh ya Berkah insyaAllah ya. InsyaAllah semua dapat ma makan Yang jelas menunya InsyaAllah tidak gudangan Khusus maulid Ya ini yang yang yang bagian masak kaget, "Hah, itu gudangan terus apa?" gitu ya. Bingung ini menunya apa ini? Habib Novel mau buat menu apa? Rahasia. Ya, menunya rahasia. Nanti Jumat depan silakan dirasakan yang jelas bukan gudangan, bukan pecel. Ya, soto juga tidak gitu ya. Enggak soto, kagakan duduh nanti ya. Duduh tok ora ning rasane kan repot. Nanti pokoknya makannya e eh, enak, sedep insyaallah berberkah Siap hadir kira-kira Jumat depan? Siap, siap ngajak orang Siap, minimal Target saya, minimal Minimal itu, insyaallah Tempat ini penuh Sampai ke depan, sampai ke jalan-jalan Minimal 20 ribu orang Harus bisa kumpul di sini. Karena kita niat hormat kanjeng Nabi Muhammad salasalam. Jadi jangan main-main, ini niat sungguhan Masing-masing saya minta untuk jadi sales Ya, sales apa? Sales majelis Ngajak orang datang ke kesini, siap ngajak teman-temannya udah pokoknya ponak, anak dulur, ip, dandeng semuanya diajak, kalau satu orang ngajak adiknya ngajak kakaknya, ngajak bapaknya, ngajak ibunya berarti satu orang bisa ngajak lima itu mas Joko dari bedan kalau itu ngajak ibunya, bapaknya ngajak adiknya, udah berapa? empat, terus ngajak teman-temannya udah berapa? udah dua, ngajak lima puluh orang bisa tuh beliau, terus saat kampung diajak seratus orang berarti misalnya nih kan, contoh begitu ya terus gimana Bib? Ya yang punya duit korban dikit Sewakan angkot kan murah gitu kan Sewakan angkot ni yuk saya sewakan angkot Buat siapa? Hormat kanjeng Nabi Bukan hormat saya bukan hormat majlis ini Hormat kanjeng Nabi kita niati Sambil jenengan pasang hajat Ya Allah saya mau berangkatkan orang-orang ini Hadir maulidnya kanjeng Nabi Supaya saya juga diberangkatkan sampai ke rumahnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pasang niat begitu Nah kalau enggak diniati nanti hasilnya cuma ganjaran toh Ya pasang nih niat. Saya mau berangkatkan orang-orang ini untuk menghadiri maulidnya kanjeng Nabi. Tolong ya Allah berangkatkan saya juga ke rumahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siap? Sudah ya? Ini sudah jam 10. Ini ada sedikit memaham. Boleh sekarang saya duduk? Boleh saya minum? Kok enggak dari tadi? Jenengan itu kalau minum enggak ingat saya. Saya itu kalau mau minum ingat jenengan. Itulah beda di antara kita. Monggo ah, diunjuk. saya tahu sudah habis, makanya saya bilang monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi untuk semua yang membantu majelis ardhah sampai malam hari ini ya, semoga dapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan apapun hartanya Pikirannya, apapun lah Dengan tenaganya, dengan ide-idenya Ya mudah-mudahan dapat balasan Yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pengumuman Hadirilah pengajian akbar Peringatan maulid Nabi bersama Habib Nofal bin Muhammad Al-Hidrus, hari Kamis 15 Januari Jam 19.30 Masjid Al-Hasanah Mandungan Jongge Karanganyar Ya, Mandungan Jongge Karanganyar Kemudian Hadirlah pengajian akbar Dalam rangka maulid akbar Masjid al-Rodoh Hari Jumat, tanggal 16 Januari Waktu 19.30 Tepatnya Ba'dal Ishak mulai maulid Jam 8 ma, malam Berakhir insya Allah jam 10 Tempat Mabes al-Rodoh Markas besar Masjid Ilmu dan Dzikir ar raudah Jalan Dewutan Nomor 112, RT1 RW16, Semanggi Pasar Kliwon, Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah Indonesia, Bumi Nusantara cukup jelas Hadirlah pengajian akbar dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW, besok pada hari Minggu ya ini warga seragin saya, saya harap pada ngumpul semua kalau yang dengar ini ya warga seragin ya Hari Minggu 18 Januari. Jadi setelah maulid lihat di sini hari Jumat, Sabtu, Minggunya ya Minggu 18 Januari. Waktunya jam delapan pagi. Jam delapan pagi. Tempat Pondok Pesantren Syekh Ahmad Atijani, Ngampunan RT 20 Kebun Romo Ngerampal Seraken. Pembicara InsyaAllah Habib Novel bin Muhammad Ali Durus dari Solo. Sebab kalau yang dari Jakarta lain tuh, ya dari so, Solo, ya, namanya sama Novel. Tapi kalau Novel yang satu ini Al aidrus ya Habib Novel bin Muhammad Al aidrus dari Solo. Kemudian permohonan doa dari semua yang menitipkan doanya kepada saya atau yang nulis doa diserahkan di majelis ini, semoga. Yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan sama lamanya Khususnya untuk uh, suami dari bibi saya Amsoleh. Semoga diberi kesehatan dan kesembuhan dari segala macam penyakitnya Kemudian yang sedang mendapat musibah Semoga segera diangkat musibahnya Diberi kesabaran, kenekmatan, kekuatan Dan kemudian oleh Allah Ta'ala diberi keberkahan yang berlimpah-limpah dan semoga yang terlilit hutang belum bisa melunasi hutang-hutangnya, semoga oleh Allah diberi rezeki yang melimpah ruah sehingga bisa melunaskan hutang-hutangnya. Yang punya hajat apapun itu yang diridhoi Allah, semoga terwujud segera. Maalutuful Afiha lahul Jamalah, warridha wal ainaya. Dan khususnya, semoga pembangunan Masjid Ar-Raudhoh ini segera diselesaikan dengan cepat, dengan baik, dengan selamat. Tanpa hutang, semua lunas Rezeki berlimpah Tanpa susah payah Datang dari segala arah Membawa berkah ilayomil Kiamah Masuk surga, enggak pakai dihitung Tidak bawa kepada neraka Dan semoga kita semua panjang umur Sehat walafiat hati bahagia Zahirun batinan Kaya zahirun batinan Sehat selama lamanya Dan husnil khotimah di akhir usia Ala wa Ala Manahibun Ali, wira Hadrat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Fatihah. Amin. Subhanallah. InshaAllah. Yang dimaksud dari Yang Maha Rahim. Alhamdulillah. Ya Rabbul Aalamin. Al-Rahman, Al-Rahim. Maha Dikir. Maha Diniyah. Karena Abu Duaiyah. Karena Astaghfirullah. Ihudin Ya usahkan Jumaat depan hadir. Karena saya mau. InsyaAllah saya mau ngasih hadiah buat semua yang hadir. Insya Allah Hadiahnya apa? Belum tahu Saya baru niat ngasih hadiah Tapi hadiahnya wujudnya apa? Baru saya uh, carikan yang paling pas ya Mari tutup dengan doa yang biasa kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahiba birahmatillah Adada fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkilah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 وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واكتبني في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في أطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واكتبني في سبيل هداك وألحقني بأصفياك wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alau terima kasih atas kebersamaannya mohon maaf mohon maaf atas segala kekurangan saya wabillahi taufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh